i i wa man Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada muallif rahimahullah Ma'rifatu dinil Islam al-'ilmu huwa ma'rifatu ma'rifatullah Ma'rifatu ma dini l'islam Bila adillah Ma'rifatu dini l'islam Iaitu mengenal agama islam Sebagaimana yang telah tersampaikan Agama islam adalah agama Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu-satunya agama Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bila <coughs> Yang barang siapa mencari agama selain agama Islam Maka akan tertolak Akan sia-sia Walaupun dia orang yang baik Orang yang dermawan Membantu Orang yang miskin Tapi kalau dia tidak beragama Islam Maka sia-sia amal kebaikan dia Di si Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Islam, adanah dinul kamil, agama yang sempurna, yang artinya tidak butuh tambahan, sudah sempurna Allah SWT, sudah menyempurnakan syariat Islam, berbagai segi. Dari ibadah, muamalah, bahkan dalam masalah yang sangat tinggi Hukum-hukum negara Semuanya diatur dalam Islam Sudah sempurna Sehingga tidak butuh lagi Ajaran-ajaran yang lainnya Pemikiran-pemikiran yang lainnya Sudah cukup Ibadah-ibadah sudah semuanya dituntunkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh tata cara baru ibadah-ibadah baru bahkan barang siapa yang dia melakukan perkara-perkara baru dalam agama ini nah, maka akan tertolak amalan dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian Untuk kalian Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian Dan aku ridai Untuk kalian agama Islam Sebagai agama kalian Ketika turun ayat ini Umar ibn Khattab menangis Padahal Orang-orang Yahudi Ketika mereka mengetahui Turunnya ayat ini mereka Kalau seandainya Ayat tersebut turun kepada mereka Mereka akan bergembira dan merayakannya Menjadikan hari itu Hari raya Tapi Umar ibn Khattab Justru menangis Kenapa? Ketika ditanya oleh para sahabat, Umar menjawab. Setelah turunnya ayat ini, berarti agama Islam akan semakin menurun, menurun dan menurun. Akan semakin berkurang dan berkurang dan berkurang. Karena sudah sempurna Tidak mungkin bertambah lagi. Tidak ada syariat baru. nah Tidak ada wahyu yang turun setelah itu. Otomatis akan semakin berkurang. Berkurang dan berkurang. Sebagaimana Islam datang di awal. Badal Islam huriban. Wasaya'utu. Kama badak huriban. Fatubalil hurba. Islam itu. Muncul dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing. Suatu saat nanti. Hurubah, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka ketika kita menjadi orang yang asing. Di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan menjadikan kita bersedih. Justru kita menjadi... Orang yang beruntung, insya'Allah, di si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam akan semakin berkurang. Akan semakin asing. Semakin lama, semakin asing. Ini agama Islam. Ketika kita tahu Islam adalah agama yang sempurna, tidak butuh tambahan, maka kita harus menjalankan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahuinya? Belajar. Belajar dan belajar tentang agama ini. Kemudian qala al muallif rahimahullah bil adillati dengan dalil-dalilnya ma'rifatu dinul islam bil adillati bil adilla adilla jam'u min dalil jamak dari dalil artinya adalah dalil-dalil ba maknahu adillah huwa au hiya minal qur'an bifahmi salaful ummah dalil maksudnya adalah alquran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah Itu dalil Tidak hanya putus dengan Al-Quran dan Sunnah Kenapa betapa banyak Ahlul bidah Yang mereka Menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Dalam berbagai amalan-amalan mereka Yang ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi mereka menggunakan dalil Loh kok bisa Dalil di dalam Al-Qur'an. Ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Maka ketika orang-orang ahlul -orang menggunakan dalil-dalil yang umum untuk untuk menjadikan hujah tentang ibadah mereka yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hujah mereka adalah hujah yang batil. Maka bil adillah Dengan dalil, maknanya adalah Dengan Al-Quran wa sunnah Bifahmi salafil ummah nah, Bukan dengan faham Masing-masing orang Karena tentunya kalau Al-Quran dan sunnah dipahami dengan pemahaman Masing-masing orang Akan berbeda satu orang dengan yang lainnya Berbeda, tidak ada yang sama nah Maka yang benar adalah Al-Quran wa sunnah Bifahmi salafil ummah Siapa mereka salaf ummah Yaitu para sahabat, para tabi'in, wa'atba'ud tabi'in. Sama mereka salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, wa'atba'ud tabi'in. Itu. Kenapa hanya terbatas itu? Kenapa hanya terbatas para sahabat? Para tabi'in wa atba'at tabi'in. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Khairun nasi qarni Thumma alladhina yalunahum Thumma alladhina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah di masaku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya, yaitu para tabi'in. Dan setelahnya, atba'at tabi'in. Rasulullah tidak melanjutkan umat berikutnya. Maka sebaik-baik umat adalah para sahabat, para tabi'in, sehingga dalam memahami Al-Quran dan sunnah, harus sesuai dengan pemahaman mereka, para salaf. Karena banyak dai -da selain da'i sunnah yang mereka berdalil, berhujud dengan Al-Quran juga, dengan sunnah juga. Tapi tidak dengan pemahaman para salaf. Mereka membolehkan sholawat-sholawat. Padahal salat tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Alaihi SAW. Mereka berdalil. Bahasanya sholawat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalil tersebut adalah benar. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah nah, tidak ada yang menyalahkannya akan tapi kenapa mereka tersesat? Karena mereka memahami Al-Qur'an dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, salaful ummah. Mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri-sendiri. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Melakukan amal-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal agama. Jangan disamakan dalam hal dunia dan dalam hal agama. Dalam hal agama. Harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Walaupun itu seolah-olah amal soleh. Berdikir. Berpuasa. Tapi kalau tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka amalan tersebut sia-sia dan tertolak. Berpuasa. Berpuasa. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, berpuasa. Setiap hari puasa misalnya. Pada Nabi tidak mencontohkan. Setiap hari dia berpuasa. Nah, maka ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Atau dia menentukan hari Rabu. Setiap hari Rabu dan hari, hari Ahad misalnya berpuasa. Walaupun itu ibadah sunnah. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan tertolak. Dia membuat aturan-aturan baru Puasa tidak harus Senin-Kemis Rabu dan Senin Atau Rabu dan Ahad nah, Misalnya Maka amalan dia tertolak Atau berpuasa nah, Puasa itu tidak dari Subuh sampai Maghrib Puasa itu dari nah, Maghrib sampai subuh dibalik justru sama dia Misalnya nah, Maka tertolak amalan dia Atau puasa Atau puasa Itu hanya menahan minum dan lauk. Boleh makan nasi putih. Puasa putih katanya. Makan hanya nasi putih. Tidak boleh makan yang lain. Nah, ini tidak di pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ibadah amalan-amalan dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi maka akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna Fahuwa raddun Kadang -kadang Siapa yang beramal Yang tidak pernah kita Yang tidak ada dalam perkara kami Dalam agama Islam ini Maka akan tertolak Di si Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh